Itu masih bisa dikalahkan, tapi susah ngalahin umat Islam Indonesia. Kalau FO n g g a k bisa k g g a k mengalahin Nabi, Nabi itu tidak peduli ketuanya siapa. Dan t i a g a k tahu juga ketuanya itu. Saya a g i l apa sekurasi i a t i n y a juga peduli. p o k o k n iritan selawatan yang ya, ya. bergawi. Iya, i y gitu kan? i a yoga d a k a d a n g membentuk a k t u a d i k i d i k Kalau Islam Madura itu n g a t b u k ya n g a t b u k Tapi kalau Nabi Muhammad Dina d a r o k kan Itu Madura Jadi ini umat Islam Indonesia ini Tidak dipahami oleh penguasa-penguasa dunia Sekarang semua Intel-intel dan pekerja-pekerja Dari Cina, h dari Rusia Dari Inggris, dari Amerika Kumpul di Jakarta untuk otot-ototan Untuk bergelut, kerebutan Untuk bikin kartel yang berpusat Di Jawa dan Papua Tapi mereka lupa bahwa ada umat Islam dan ada rakyat kecil. Rakyat kecil Indonesia ini tidak ada matinya. Jangan main-main sama rakyat kecil Indonesia. Rakyat kecil Indonesia itu tidak sekolah, bisa hidup, tidak bahagia, bisa bahagia, menderita, bisa tertawa. Dua ribu seratus ribu, cukup. Tujuh puluh lima ribu ya, cukup. Lima puluh ribu cukup. l i a puluh lima ribu ya, dicoba-coba. nah ただ、ah、私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私はは私は私は私は私はは私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 Iya, jauh lagi ribu deret-deret itu aja melolot e l o l o t kalian. Melolot itu menjadi viral sedunia. Itu tanda bahwa manusia sedunia sedang mengalami ketidakseimbangan berpikir. Dulu sepuluh tahun yang lalu kalau ada orang lambat pikirnya disebut tulalit, ya. ya. サマトララスのメルシア、スルー・ジュニア、トラマシュコンフランダー、トラマシュアメリカ、ヤンピング、アンタラトラブル、ピング。 Menurut Anda, Trump itu dukung Ahok apa anti Ahok? Saya tidak jelas kalau Anda punya kesemangan b e r t i k i a Ayo coba. Ayo, kira-kira menurut Anda, yang dukung Ahok itu Hillary apa Trump? Yang dukung Ahok, benar, benar, benar. Ya tak sih tahu ya. <SILENCIO> どういうことですか いい子は selamat m a n i k m a t i nama saya Dian saya dari Tepega saya sudah tinggal di Belanda selama 20 tahun terus saya sering lihat di Youtube tentang keadaan Jakarta, Indonesia terus saya cuma mau tanya apakah ada kemungkinan tuh Indonesia mau jadi negara Islam gitu itu yang ditakuti, terima kasih oke、okay. サイヤーチャー、モテレア、テレビアン、キニー、カロアンダムリングアウト、キッチンアン、ヤングマン、キャンアン、マラサー、プロイドパスクナイト、サイヤー、サイヤー、サンジャー、アパフォー、キッチンアン、スプーティー、モリングアンド、ハングマン、パスクナイト、ユー saya melihat seluruh situasi di Indonesia saya berani mengatakan bahwa s e t a k n y a tidak ada kemungkinan Indonesia menjadi negara Islam saya tidak mengatakan Islam itu jelek, tapi Islam itu tidak harus menjadi simbol jadi saya itu baik-baik aja tidak u s a saya sebut kebaikan saya itu Islam jadi Islam itu プレーアンドフルチュマー u ンダンパナマニアラバンアサーアンドカイペペプロポトラサピランディアプロポトキトウエチュマタンギタフランド。ヤンシカラインジェルニカラソンパリングヒスプタールヒスプタールジュラザザザニアチュクタタタランエプリマナ。カムロスムティプロセクトィペア、ジエンペア、プロン、コンシスシープン、ウンダウンダウンダウンダウンダンダウンダウンダウ Anda ini melihat Islam kuantitatif atau kualitatif? Gitu. Kalau Anda melihat kualitatif, jadi ini cara berpikir menurut saya k e l u a g a berat sedikit. Menurut sampai ya, Islam itu agama kan? Agama itu apa toh? u n s u r n y a misalnya apa? a p a k a j a u unsurnya? Jadi... サンペア Yang juga bisa disebut organisme Atau pokoknya ada satu Mesin kehidupan Yang taat kepada Allah Itu namanya Islam Misalnya rumput tumbuh Angin b e r t i u p Ya Daun bersemai Pohon berbuah Itu semua adalah peristiwa Islam Ini maksud saya サッカーにいらっ p a った a あなたはあなた a l l たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな a はあなたはあ a たはあなたはあな a は a なたはあな a は a な a は a なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな a はあなたはあなたはあなた l あなたはあなたはあなた s あなたはあなたはあなたはあなたはあ a たは a なたはあなたはあなたはあなたはあなた t あ a たはあなたはあ a た l あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ a n a あ bisa imbangannya. Jadi, misalnya Allah mengatakan hidup adalah keseimbangan Langit, bumi Aku ciptakan dan aku letakkan keseimbangan padanya Jadi kalau bikin h i d u n g Harus jelas grafitasnya Kelurusannya、ya. Kalau tidak taat kepada hukum Allah, sunnah Allah Maka h i d u n g ini akan ambruk、Ternyata. Jadi peristiwa h i d u n g ini Peristiwa Islam bukan Inilah peristiwa Islam Ayam berkopok pagi-pagi Peristiwa Islam シュプロンアカンティラーヘルカン、シュタアタイアンプロカパンシュタアタ、ポラピアンマニタリフミプ g アパカ、ポラリ s クバタアワシンガムティアマモタリフミ、パタソリア、ガラチン、サウンサウン、モモアイ、ヤ、イトソモアドアプリスティワイスラ、プリスティワタタアタンクバタアワー、イプウ。 Kalau s a m p a n makan s a m p a n merasa dimudalkan Atau disukarkan oleh Allah、eh? Sampean kan ting tinggal Ngecati, n g e l e s Nanti yang bagi protein, kalori Siapa? Siapa yang, yang bekerja ini masukin ke darah, masukin ke daging, ke sampahnya dikeluarin lewat situ kalau s a n p a h n sendiri yang disuruh ngurus mau n gak? g mau n gak? g makanlah dan uruslah prosesnya, gitu, mau n gak? g jadi itu peristiwa Islam bukan? seluruh metabolisme hidupmu itu di dalam dirimu pun di alam semesta di apati wafi angkusikum di seluruh alam semesta dan di dirimu アイアンでテ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 チャンステップチャント、モアチェックアウト、ウニアツュピエニア、ヤングルタカンジャトギタカバニアキトビア、ナチェティ、インスプロジャー、ヤングルタキチャパビア、チャッジ、イスラン、イトゥ、ポギトアロフ、ヴィケン、ノーモハマッツォ、チャハイアマンチャレンス、コチャハイアンタプチノーモハマッツォ、イスラン、ランスフォ。 パンダのマッターのルーツとサリアタウンのパンダのマッターのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダ Anda hancur Kalau p e n d e n g a r a n m u tidak dibatasi Dengan frekuensi pendek Hancur hidupmu Bayangin ibu bisa mendengarkan 300 meter Tetanggamu ngomong Itu hijab itu gini gini gini Tiap a r i marah <tuk> <tuk> Itu baru Fisiknya telinga Kalau sampai dikasih pendengaran Dengan frekuensi panjang Bisa mendengarkan tetangga ngomong apa プロラキットリンアパ a ン、カロンバー、イプー、ピーサム、ユア・キャンシュワ a ハティナ、スワミ、キラキラ、プテンガン a t ィア、n ャジーピー、ポカル、キャンプタタタス、マリクシュコーガン、アポイト、t ニアマン、キャンプタ、アンタライ、ティアンコペタ、サンもピジュガティアンキャンプタサン、ジャジアンパイ、キャンマン、プタタタス、アパテタス。 Kedua-duanya baik pada tempat yang tepat. Kan b e g i n i Kadang-kadang perlu kebebasan. Kadang-kadang kebebasan harus dibatasi. Makanya Allah m e n g a t a k a n puluh, w a s r i b u d u a ratus ribu. Makan, minumlah semau-maumu, tapi jangan p e r l e r t i a n Gitu. Makan nasi baik, tapi enggak liman p e l i n g yocok. k a p i i t u Jadi jangan bilang makan nasi itu halal. Kalau, kalau Anda sudah kenyang, makan lagi. Itu mulai makhluk. Mungkin itu a n a m harap t u artinya membahayakan dirimu gitu bu ya Eh, dengan begitu Bu, maka tadi pertanyaannya apa sih? <SILENCIO> bukan ya Ibu yang terang <SILENCIO> ya. jadi di Indonesia itu sudah berlangsung Islam tapi tidak perlu negara Islam karena kalau sudah ngomong negara itu sudah institusi、ya. Islam itu menurut Anda software atau hardware? s o f t a r harganya monggo, mau bikin kerajaan islam y a monggo, asal islam benar s o f t r n y a mau tidak negara islam yang tidak ada masalah asal s o f t r n y a islam begitu ada orang menolak orang lain m i s a l gini Allah menciptakan salah satu pola hidup itu azwajah azwajah artinya berjudul dari Allah menciptakan semuanya berjudul judul itu contohnya laki-laki dan perempuan berjudul Allah sama semua hambanya berjudul berpasang-pasangan Allah dengan ciptaannya berpasang Allah a menyayangi ciptaannya memberi fasilitas, memberi rizki setelah beres rizkinya baru ditagih tajeknya sholat l i mawak t u dan itu itu n a g i h tajek aja jadi kalau sampai sholat hitung-hitung itu bayar tajek dan teringat sekali kok カロインでリスワミヤンパイ、ティルラオドファダハンバニア、ポケワンプリワクリア、カロインでリコンバレンパイ、ティルラオドファダハンバニア、カロインでリコンバレンバイ、ティルラオドファダハンバニア、カロインでリコンバレンバイ、ティルラオドファダハンバニア、カロインでリコンバニア、マルシア、タタタミンタプタキャンソシアパブル、イトシュワミヤアワン、イスティリアダラアワン、 Petani itu suami, s a h a h itu istri, dicangkuli, ditanami, berbuah, benar ya? Persis, suami mencangkuli istrinya,、benar. ditanami, trot, benar ya? Benar ya? 私 a ちは1つの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の a の国の国の国の国の国 a 国の国の国の国の国の国の国の a の国の国 a 国の国の国の国の国の国の国の a の国の国の a の a の a の国の g a 国 a 国の国の国の国の国の国の国の国の a の国の国の国の国の i の i の国の国の n の国の国の国の国の a の a の国の国の国の国の国 a 国の国の国の国の国の u の国の国の国の国の国 r 国の国の国の国の国の国の国の n の国の国の国の国の国の a の国の国の国の国の国の国の国の国の i の国の国の国の国の国の国の a の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国 そ れ, それラメリアンスはキャラメリアンスはキャラメリアンスはキャラのスピークはキャラのスピークラのスピークはスピークはキラのスピークはキャラのスピークはキャラのスピークはキャラのスピークはキャラのスピークはキャのスピークははキャラのスピークはキャラのスピークはキャラのはキャラの tentang n e n c i n g b e n a r gak hukum alam misalnya meludah jangan ke atas kalau nyoba coba aja coba coba, coba. karena Allah menentukan bahwa ada daya tarik bumi, jadi kalau ada apa-apa itu jangan meludah ke atas d a gitu サンダ m シマンディクラティアイスランドゥキマウンジャパンシャチェタタタク yang menjadi masalah bukan namanya apa perilaku substansialnya Islam a p a t i d a k g a n begitu kenapa Islam banget s l a m dia baru Islam banget Belanda banyak hal Islam k a n begitu kecuali kepada Belgia selalu mengajak-ajak <laughs> jadi kalau orang Belanda naik, nali i k s p a t u kan begini kalau orang Belgia kaki yang naik katanya di tali disini kan <SILENCIO> orang Belanda sukanya ngece orang Belgia orang Belgia itu kalau m a s a n g lampu kata orang Belanda pakai meja satu berdiri di atas meja empat orang pegang kakinya masing-masing dan untuk m u t a r lampunya mejanya diputar <SILENCIO> itu cara orang Belanda ngecece 岡崎さん alden プ、ok, er、a カプテカステカステカステカステカステカステカステカステカステカステカスしカス a カステカステカステカステカステカステカステカステカステカステカステカステカステカステカステカ h テカステカス どうなるか、ね。 ジャニーさん、クシカってキャスティだったらしいな、ロモサティア、イタリマプロバタディア、イザドナーラルカピナイザイドゥルカタアジス、アジスイトゥルシパーアワー。 Tadi Muhammad dikatakan, Muhammad aku datangan k kepadamu dengan sifat yang berat hatinya kepadamu. Jadi kita berat hati kepada semua manusia. Kalau ada orang kafir, ya orang kok kafir, gitu ya. Meskipun kafir itu juga jangan salah a p a k p a bu, kafir itu gak ada, kafir ijel itu gak ada. Kafir itu ada yang macam, ada kafir a k h l a k ada kafir ilmu, ada kafir macam-macam. 私は私はのの anyway、カフェルトゥナフィシャプティーディっディーディーディーディーディーディーディーデしーディーディーデ i ーデからディーディーディーデ u ーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーィーディーディーディーディーディーディーィーディーディーディィーディーディーディーディーディーディー 私たちはそれとに、私たちはそれを見つけたときに、私たはそれを見つけたときに、私たちはそれを見つけたときに、私たちはそれを見つけたときに、私たちはそれを見つけたときに、私たちはそれを見つけたときに、私たちはそれ a 見 a けたときに、私たちはそれを見つけたときに、私たちはそれを見つけたときに、私たちはそれを見つけたときに、私たちはそれを見に、私たちはそれを見つけはそれを見つけたときに、私たときに、私たちはたときに、たちはそれをときに、に、私は Makanya hidung harus dipahami dengan komposisi, dengan mata, pipi, yang begitu. t i d a k bisa ngomong hidung, t a k Gak bisa. Jadi gak bisa negara Islam, negara Islam. Sama dengan pertanyaan tadi malam ya di Belgi. Apakah a perlu itu partai Islam? t i d a k ada urusan partai Islam atau partai non-Islam, tapi perilakunya Islam apa tidak? t u s a j も し, しいいあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは a なたは a なたはあ a たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあは パキュ シシティピリカワイン。 私は今、私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は Ya jalannya cuma iman. Ya Bismillah saya yakin ini n a s i gitu kan begitu k a n Jadi iman i t u dibutuhkan karena kita tidak tahu. Kalau kita kasih contohnya bapak yang disebut agama Islam itu kan ini nyut cabu ya. Kalau orang Jawa tahu bluluk ya terus cengkir terus berkembang menjadi tegar. シャタニアピニンパ a パサトシャタニコアニ a イトクラバチュー a ッアダコンストク n ニア a ラダビラビラニアダサトニアタパトニアタイシニアアダサントニアダシャラマタンイトウィスランチューテッコンストクシオナチュー a s ニ i sudah ada bangunannya プロジはプロジェクトの人はプ人はプ i ジェクトの人はトの人はプロジェクトの人はプロジェ 私はあなたはあなたはあなたははあははあなたははあなたははあななたはあたはあはあなたははあなたはあなたたははなたははあなたはあなたはあなたなたはあなたはあなたはあなはあなたはたはあはなはたはあ このキャラクターのキャラクターのキャラク Itu anda harus kasihan sama yang korupsi, yang koruptornya. Barangnya masalah ringan, nomor, nomor dua. Uang yang dicuri itu nomor dua. Kita bukan kaum materialistik. Yang kita pertimbangkan adalah manusia, hamba Allah, sudah sekolah, sudah gede, kok nyolong. kan b e g Itu itu kita sedih, itu namanya a i s y a h アナフィジャーティーアモンギーチャンジャーモンギーマンデブラジャーローカンダーアモンギーパシャアアアンピンチャンアンダーエイチャンアンディジャーエイチャンアンダーエイチャンアンダーエイチャンアンダーエイチャンアンダーエイチャンアンダーエイチャンアンダーエイチャンアンダーエイチャンアンダーエイチャンアンダーエイチャンアンダーエイチャンアンダーエイチャンアンダーエイチャンアンダーエイチャンアンダー マキタリラプレスパジャムレカ。 私たちはこのファンドメンの人たちにとっては、私は a のままのファ n ドメンのファンドメンの人たちにとっては、私はこのファンドメンの人 a ちにとって t 私はこのファンドメンの人たちにとっては、私はこの a d ンドメンの人たちに e っては、私はこのファンドメンの人たちにとっては、 アボロもリマンデル。 Allah mengampuni seorang p e l a j a r hanya karena dia memberi minum kepada seekor anjing bener gak? dan dimasukkan di surga oleh Allah jadi sekarang ibu-ibu tahu caranya masuk surga jadilah p e l a j a r c a r i l a h anjing tapi dia minum nah, jadi jangan jadi rumus objektif ambil pelajarannya ambil kemuliaannya jangan jadi rumus objektif ke mana orang modern ini selalu objektif objektif, t i d a k ada yang objektif semua itu terserah Allah Allah itu harus adil apa tidak? harus Allah harus adil atas dasar apa Allah harus adil t e r s e r a h s e r a Allah dia punya saham atas seluruh kehidupan 100% d a k ada kewajiban apapun pada Allah パティシャル a アロアティルチャージプルがアロフィナとアティル n タ a アロアティルパタムがアロチ n t イン。アラチンタ、マカ、uh、ランシャンラ、ランシュラ、アロスペンチンタ r ン、チン s ラ o カウンチンタインやと k スポッ a パカス k a n tidak akan terjadi もう一度、アタッカーのアあッカーのアタッカーのアタッカーのアタッカーのアタッカーのアタッカーのアタッカーのアああカーのアタッカーのアタッカーのアタッカーのアあッカーのアタッカーのアタッカーのアタッカーのアタッカーのアタッカーの Dia sahamnya seratus p s e 0 Dia yang ingin engkau bangun dari tidur, b t u l kan? Dia yang bukan engkau bisa merasakan akan kencing. Bayangin kalau itu sudah dicabut oleh Allah. Jadi rasa mau kencing ke belut k u y u itu cap Allah dihilangin. Salamnya di p e d a t Jadi pasti d a t a n ジャニーズのサンカーティー、リマティーは、イルリシャンのサンはーティー、イ e s シャン、イト、シュタテン、ウルストランチャー、はラバーリー、パラスポ、パラシャイコタ、シャイコ n パトロスモルタ、キャラクター、イルリシャ、マリアカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカン Saya bisa punya banyak sekali argumenasi. t Ada empat lapis satu pemerintah, gampang ngatur pemerintah. Nomor dua ormas ormas, gampang ngatur ormas. Lpo tinggal dikasih rumah sakit selesai masalah. <tik> Muhammadiyah, semua gampang. Nomor tiga umat Islam dan rakyat. 6.5 itu terjadi karena Bung Karno tidak setuju kepada pelepasan flipot kepada Amerika. Jadi Bung Karno sepakat sama John F. Kennedy bahwa Papua itu tidak akan diutik-utik. Dan Amerika setuju kepada penggabungan i r i a n Jaya ke Republik Indonesia. Dan ini tidak disetujui diam-diam oleh jaringan intelijen Amerika yang mengatur dunia. Si Duls mantan Direktur CIA Itu sudah punya rencana panjang Untuk mengkooptasi Kekayaan-kekayaan di seluruh dunia Termasuk Papua Untuk menjadi bagian dari Penjarahan mereka Dengan alasan-alasan b u d i b e g e r t i yang luar biasa Bahwa mereka mengamankan dunia Memagari Kepastian bahwa di sebuah negara Itu demokrasi harus d i t i g a t k a n dan seterusnya Nah, karena Kennedy Oranga, Kennedy Orangian, Funerunner's Orang d e m o c r a t i s Kennedy Orangian with Apunia, m a n u r i Undovita, or Manguri Undo Rakustra, a p a n Kubusaran, a m e r i a e r a s m u a m e r i a Maka Kennedy, i c i a i r a Taypada Satan Samaja, d i f f n c i Olivera, s t i k o l e r s the Reap Policy and u n i r Maka, Kennedy, d e e m b e Italas. langsung anda tahu dalam waktu tidak sampai satu jam empat menit dari ditembaknya Kennedy begitu dipastikan mati langsung John、uh, Johnson c siapa? berang-berang l i n d o n B. Johnson ayo ya saya kegiatan b u r u n g lahir kalau itu tahu sudah aku gurung k e b o t o k ibu m u b a r a n g a d i Kemarin Sabrang belum mano, Sabrang masih di、ah, planet mana gitu. <SILENCIO> Jadi empat menit sudah sudah energi di t e m b a d i Dallas. Jam sampai hari ini, sampai hari ini Amerika tidak tidak sanggup untuk membuka. Ya artinya. Uh, disharmoni kekuatan-kuatan e k politik di elit Amerika juga tidak sampai, belum sampai pada pintu di mana pembunuh Kennedy itu boleh dibuka ya, jadi 4 menit setelah Kennedy ditembak maka wakil presiden Amerika yaitu Lyndon D. Johnson langsung dilantik di atas pesawat pada wakil, menurut cerita ya Aku pas apa-apaan n menyamar jadi s i n g t s e m b u t Oh hilang di dik. Harus...、Oh, <SILENCIO> nah begitu Lyndon、P. Johnson menjadi presiden, maka seluruhnya berubah. Seluruhnya berubah. Itulah sebabnya apa namanya waktu itu Bung Karno belum mati, belum mati. Langsung Bung Karno juga switch, tidak lagi berpihak kepada. バキムがアメリカか e アメリカにアー、アパ、uh. uh, si、ル、フアフリカ、フ m ガノ、コムジアノビキン、アト、モライト、プン、 Presiden Uni Soviet pada waktu itu sebelum becat menjadi Rusia, Ukraina, dan lain sebagainya. Nah, kemudian artinya Bung Karno dari kanan ke kiri. Baru sesungguhnya Bung Karno sama g e n i c i tidak kanan tidak kiri, aslinya. Tapi karena polarisasi yang ada itu kanan kiri, maka fenomena ketiga ini dibunuh. Nah, maka, maka Bung Karno akhirnya ya sudah ke kiri,、kan? maka dia ke kiri sekarang.、Gitu. Nah, sejak... Bung Karno ke kiri itu dimulailah semua infiltrasi penghancuran Indonesia di, disitulah Freeport mulai di MOU juga dan lain sebagainya jadi asumsi itu benar kalau menyangkut peristiwa Freeport、nah, nanti masalah lain センディレクターのポジションのスコーティションのジャーバーのホストに行くのは。 Karena itu Ditujukan namanya disebut、uh, Pertanyaan Pak Musabir b i a j a w a b langsung aja <tuk> ya, Jadi saya, saya ulang pertanyaannya Sesinggalkan a i k u Nek repot misalnya Onok truk Rotopeo r e k a m e n j a i p o s s Mereka m e n j i l i posisi Mereka menjilai p o s i s Nah sekarang reposisi moral itu yang anda maksud itu、hmm. di siapa bangsa Indonesia, pejabat, pemerintah, t o n a n g di a w a k m u n a n di a w a k m u kalau itu terjadi yang anda maksud reposisi itu adalah pada orang yang kita gaji khusus Indonesia atau orang, atau bangsa Indonesia s e keseluruhan,、hmm. atau pada anda. 私はパリでございます。 Yeah, yeah. Uh, <laughs> jadi、uh, kami di,、uh, dan teman-teman mengusulkan、uh, melakukan reposisi buli-buli daripada diri kita kalau pada diri Anda apa peduli posisi apa Anda, apa anda mengalami disposisi jadi kita、Apul、melihat bahwa b u l i b u yang ada、yeah. itu, itu belum ギターはパンディプリンキタ。ギターとシャパン。シャパンディプリンキタ。 マシャンがすみません。 先生、私は私は私は私は私は私は私は私は a は私は私は私は私は私は私はは私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 私はパパレットのパルーレポジションのパパレットのパパレットのパパレットのパパレットのパ s i ット a パパレ l a のパパレ a トのパパレットのパパレットのパパレットのパパレ s トのパパ n ットのパパレットのパパレットのパパ i ットのパパレットのパパレ a トのパパレットのパパレットの n パレットのパパレ a トのパパレットのパパレットのパパレットのパパレットのパパレットの a パレットのパレットのパパレ e トのパレットのパパレットのパ a ットのパレッ a n パレットのパレット a パレットのパレットのパ i ットのパレットのパレットの i レットの カラーのオラ r e ャーのオランジャーのオランジャーのオランジャーの人ランジャーのオラ、えー、ンジャーのオランジャーのオランジャ o のオランジャーの ファンが見たら、ファンが見たら、ファが見たら、フ i ンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見たら、ファンが見 Yeah. Jadi, jadi reposisi itu penting untuk mengingat-ingat saja. Tapi kalau untuk aplikasi, cengki, truk cengki, naik b e r itu s a l a n kok tidak posisi yang naik u s seperti itu. Dan gitu, a y o cengki mas. Sing, nah, jadi anda s e n d i r i mau a k u r i posisi, punya bener-bener tak a w a tak warma, -war, tak w war a k teman sampai itu.、Uh, jadi arunya dari ini, jangan.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 Yang, yang, yang tidak memprimerkan budi pekerti adalah orang-orang yang kira-kira merupakan potensi pertama dari yang harus mengalami reposisi itu. Perkara yang melakukan reposisi anda atau siapa nanti dulu. Tapi、eh, pokoknya kita identifikasi yang mana yang kira-kira akan memerlukan tindakan reposisi. nah jadi sekarang pemetaannya bagaimana p a k s u d sosiologinya, pemetaannya itu apa rakyat kategori rakyat itu apa apakah dia yang yang rendah pendidikannya jadi kalau urusan pendidikan kira-kira semakin tinggi pendidikan modernnya, semakin dia mengalami d i s k o s i s i moral karena dalam sejarah Indonesia, rusaknya Indonesia itu ketika 何故でしょう サヤスカラスギャケン、ウポモアワモタディブチャファ。リトゥティンガトレシスタンシアンダオトディジャムランドロプシー、オトディタムランドランドランドランドランドランドラ a ドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドラン Ya, continue anda mengalami kepercayaan yang seperti itu dan anda bisa bergembira karena itu jadi uang, uang belum tentu sanggup mengembirakan anda s e bagaimana anda bergembira setiap panggungan y o j o k aja <tuh> sih <sukur> ragu ya tapi pas gak yucit e m e n yocok t e m a n t e m a n masih gembira i n perlawesan, tapi nanya utang、oh, j u c i s u b sup ini tia, tia. ya tapi jadi ya apa ya p e m e t a a n ini mas Udo, k memang dari apa sosiologinya ini berdasarkan tingkat ekonomi, atau berdasarkan tingkat kejar, atau berdasarkan pembelajaran a g a m a atau apa indikator utama dari kelompok, atau level, atau segmen yang kira-kira、e, paling indikatif untuk mengalami r e p o s i s i ya kalau tadi berkaitan juga pertanyaan, pertanyaannya tentang demokrasi, maka Nah, saya melihat bahwa reposisi yang dapat adalah para pengambil kebijakan dan para pengambil kebijakan dimana kemudian rakyat yang sudah, sudah mempercayai mereka ternyata mereka tidak bermoral mereka membuat pasal-pasal yang berat yang m e n g u n d a r i rakyat yang b e r kebijakan yang tidak b e r p i h a k pada orang-orang yang sahabat r jadi sekarang ini, ini ini tadi kan kita sedang melakukan v e r i f i k a s i パカキナポメタニアでリフューブに行くかん、あとでリフューーーー、ウェスト、ソシアー、ジャン、エコノミー、アパコミント、ギャンラ r ン、ピジャラス、ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ a ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ サディキタティラプトリシャラン、アティタプトリアパカシアカヤドメスキン、ティラプトリラプトリリアンティラプト a アンテ h w a トリアンティラプトリアンティ n プトリアンティラプトリアンティラプトリアンティラプトリアン e ィ s プトリアンティラプトリティラプトリアンティラプトリアンティラプト a アンティラプトリアラプトリアンティラプトリアンティラプトリアティンティプトリアンティラプトリアンティラプエ Yang pokoknya yang nasional, yang akan harus diterapkan secara nasional Ataukah pengambil keputusan pada tingkat di bawahnya, Mas Yudho Kalau lihat yang bebas teman-teman pada tingkat yang pusat pagi d i m a n a kita、uh, ada kegaduan-kegaduan Saya boleh menyebut misalnya terjadi perkara、uh, Papa n g dirinya p e r u s a h a n Itu kan menjadi persoalan yang mereka kacau, ini kita negeri yang m u r u t mas Arya tadi kan negeri yang k a y a r a y a tetapi kita miskin sebagai akibat p e r i l a k u moral para pengambil keputusan oke,、okay. sekarang gini mas sekarang mari kita lihat akselerasi dari pengambilan keputusan selama katakanlah dua era, tiga era yang kita harus tahu sejak kapan ini b o c o r l a g i jadi jebol jadi p a r a t banjir, kemari n Uh, marine m e r e b e s r e b e s baru pun pro itu sejak kapan?、Uh, 65. Benar. Oke、okay, s a satu salah satu asumsinya. Ini Ini, ini, ini, ini seminar、uh, pasca penelitian ya untuk m e n l i k t i metodologi. Oke.、Okay. 65. Jadi berarti eranya berdasarkan era-era apa namanya gerbang-gerbang、uh, perubahan pada sejarah Indonesia. asumsi yang lain 65 98 ini kalau kita pakai skala waktu sekarang kalau kita pakai peristiwa stakeholding peristiwa perubahan-perubahan undang-undang peristiwa perubahan prinsip-prinsip p e n e g a r a itu kan tidak tergantung waktu, tapi tergantung momentum apa mulai apa ini jebolnya ini baik jebol dalam arti konstitusi maupun jebol dalam arti cara berpikir terhadap konstitusi mengunuhi t a n l a ini ini aku sebagai promotor dan pembimbing a pembimbing calon-calon doktor katakoni tak, k kok misalnya gini m a k Siko, kalau 65 65 itu terjadi karena Bung Karno tidak setuju kepada pelepasan report kepada Amerika Jadi Bung Karno sepakat sama John F. Kennedy bahwa Papua itu tidak akan diutik-utik. Dan Amerika setuju kepada penggabungan Iriang Jaya ke Republik Indonesia. Dan ini tidak disetujui diam-diam oleh jaringan intelijen Amerika yang mengatur dunia. Si Dules, mantan、uh, direktur CIA, itu sudah punya rencana p a n j a n g untuk mengkooptasi kekayaan-kekayaan di seluruh dunia, termasuk Papua, untuk menjadi bagian dari penjarahan mereka dengan alasan-alasan budi pekerti yang luar biasa. Bahwa mereka mengamankan dunia, memagari kepastian bahwa di sebuah negara itu u e m o k r a s i harus d i t e k a k a n dan seterusnya. Nah, karena Kennedy orang baik, Kennedy orang yang マカケティ、チキンダイラヤ、タイパダサーチャンサマチェル、ディフンチュー、オレマラスティック、ホルジュース、デリート、ポリシー、アンドニア、マカケティ、ディテンバディテアラス、ディティテンバディテアラス、 Langsung, anda tahu dalam waktu tidak sampai satu jam, empat menit dari ditembaknya energi, begitu dipastikan mati, langsung John Johnson siapa? r a n g s u n g n y a b e a r t l i n d e n b j o h n s o n kamu kurung air a j a Tapi kalau i k i r n g air, kurung air i t a h u n s u d a a k u g u r u n g bodoh, ibumu barangnya. Kemudian, sabran belum aman, sabran masih di planet mana gitu. Jadi, umat menit sesudah, sesudah energi di t e m b a k di Dallas, dan sampai hari ini, sampai hari ini, Amerika tidak, tidak sanggup untuk membuka, ya artinya.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 アメリカ の, の、y、アメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカ a アメリカのアのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメのアメリカのアメリカの Presiden Uni Soviet pada waktu itu sebelum becah menjadi Rusia Ukraina dan lain sebagainya nah, kemudian artinya Bunggarno dari kanan ke kiri p a r u sesungguhnya Bunggarno sama e n e r g i tidak kanan tidak kiri aslinya tapi karena polarisasi yang ada itu kanan kiri maka fenomena ketiga ini dibunuh nah makanya maka, maka Bunggarno akhirnya ya sudah ke kiri kan maka dia ke kiri sekarang gitu nah sejak Bung Karno ke kiri itu dimulailah semua infiltrasi penghancuran Indonesia di, disitulah Freeport mulai di MOU kan dan lain sebagainya Nenul, jadi asumsi itu benar kalau menyangkut peristiwa Freeport、nah, nanti h a n masalah lain bahwa nanti ada pertanyaan kira Freeport ini enak di Jarno tadi reputkan itu. itu juga pertanyaan moral sebenarnya Kuncinya gini Pak Sugarni, sepuluh kilo terus k a n yang stakeholder berikutnya gini, Anda semua anti korupsi kan? Anda semua anti korupsi saya kan? Anda semua aktivis dan、uh, penggerak apa namanya? Kebersihan, governance. Pertanyaan saya, dan ini pertanyaan b a n g b a m e r i t a n pertanyaan Maia k kepada Republik Indonesia, terutama kepada para aktivis anti korupsi. Anda anti korupsi itu ada dua s e b a r t yang satu eman barangnya ikut di korupsi eman tambahnya ikut di rampok itu itu alasan pertama, nomor dua aku gak eman barangnya tapi aku wajib m e l e g a k a n budi pekerti internasional yang saya lawan adalah perampokannya bukan barangnya asing di awal yang pertama a t a u yang kedua nah, maka mereka adalah manusia budi-budgeti yang tidak perlu r e p o t i s i tapi kalau anda tanya kepada para aktivis di luar sini kalau anda tanya kepada semua wacana yang ada, ada di media apapun selama berburu-buru tahun ini yang pertama mereka jadi mergo eman dui e kita bergantar, untuk anda kejak mas, yo jajari o kepingin setiap orang kalau tidak ingin duit itu dia tidak n o r m a l setiap laki-laki yang tidak tertarik kepada wanita ada masalah dengan k e l a m i n y a gitu kan anda pasti tertarik sama wanita cuman anda juga punya kekuatan yang lain yang membuat anda tidak lantas mengejar-ngejar m a s i n g m a s i dan demikian lupa kan begitu, anda semua ingin duit g e l u m duit agak g e l u m s u g i ya g e l u m gitu kan Interest strongension i n e e r d 何で パムザミル、アパナマニャ、シュタピチャラマン、サマケン、ダニャ、オランピキンバケン。 ハハハハ